berikutnya dari huruf atof adalah au <SILENCIO> Aw di sini Yufidu al-ikhtiarah Aw Di sini memberikan faedah adalah Berfaedah ikhtiar Yaitu memilih Yaitu memilih Antara kata yang terletak Sebelum aw Atau kata yang terletak Setelah aw jadi boleh dipilih yang terletak setelah au atau yang terletak sebelum au. <coughs> Seperti ishrab laimunan au asalan. Engkau seorang laki-laki minumlah lemon atau meminum madu atau minumlah madu. Secara asal ya Au itu berbeda ikhtiar Di dalam pembagian yang lain Dalam kitab yang lain Au itu punya beberapa makna Yang pertama itu memang secara asal dia bermakna ikhtiar Yang kedua Ditulis Yaitu dia bermakna al-ibaha. Al-ibahatu. Itu diantara fungsi au nanti. Yaitu pembolehan. Seperti contohnya. Jalis aliyan au ahmada. Jalis aliyan. Aw Ahmad Duduklah engkau Dengan Ali Atau boleh juga Kamu duduk itu dengan Ahmad Itu yang pertama, berfaedah al-ibaha. Atau yang kedua ya, seperti jalis aliyan al-ahmada. <tuh> yang ketiga, memberikan faedah takosim, at takosimu. At-takosimu. Pembagian. ya Memberikan faedah at-takosimu. <tuh> Seperti Al-Kalimatu Ismun Aw-Fi'lun Aw-Harfun Seperti Al-Kalimatu Ismun Aw-Fi'lun Aw-Harfun Jadi kata itu Bisa jadi berbentuk isim atau fiil atau huruf. Di sini au bermana ataksim at untuk membagi. Itu diantara makna dari au secara asal. godnya adalah am um. Am di sini kata beliau, "Yufeedu ikhtiyara ahadi syai'ain." Faham? <tuh> um, memberikan faedah ikhtiar <tuh> yaitu memilih antara salah satu dua per, dari dua perkara. <tuh> ya. Memilih salah satu dari dua perkara. Wa <tuh> katsīrun dan kebanyakannya itu satu paket ya kasiron ma goliban ma jadi ma di sini tidak ada nanti robnya dia satu paket dengan kasiron. Wa kasiron ma dan kebanyakannya tus bikuha taswiyah au hamzatul isti'fham. Hamzat taswiyah atau hamzat isti'fham mendahului mendahulunya. Jadi kebanyakannya, am ini didahului oleh hamzah taswiyah atau hamzah istifham. Baru, baru dia boleh menjadi huruf ataf, atof. Baru boleh menjadi huruf ataf. Kebanyakannya didahului oleh hamzah taswiyah atau didahului oleh hamzah istifham. Uh-huh. Di sini perlu diperhatikan. <tuh> Tadi kita sebutkan adanya hamzah istifhamiyah, hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Kalau hamzah istifham jelas ya. Dia adalah huruf istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya. Dan itu lebih mudah untuk dikenali. Sekarang yang pernah puasahnya lah apa itu hamzah taswiyah? ditulis hamzah taswiyah adalah hamzah yang terletak setelah kata sawaun <tuh> <tuh> jadi hamzah taswiyah adalah hamzah yang terletak setelah kata sawaun atau semisal dengan, dengannya ya terletak setelah sawaun atau yang semisal dengannya Tujuannya, tujuannya untuk menunjukkan bahwasannya dua jumlah yang disebutkan setelahnya. Ya, tujuannya sekarang untuk menunjukkan bahwasanya dua jumlah yang disebutkan setelahnya itu. Hukumnya sama bagi orang yang berbicara. Ya, Hukumnya sama bagi orang yang berbicara. Itulah Hamzah Taswiyah. Hamzah yang terletak setelah kata sawa'un. Atau yang semisal dengan sawa'un. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan dua jumlah yang terletak setelah dia, setelah Hamzah, Hamzah Taswiyah ini. Hukumnya itu sama bagi orang yang berbicara. Paham ini? Ini Hamzah Taswiyah. Pokoknya kalau ada Hamzah setelah kata sawa'un, sawa'un akana, maka Hamzah itu namanya Hamzah Taswiyah. Perkaranya sama ya. Tujuannya itu kenapa dikasih Hamzah Taswiyah? Agar menunjukkan bahwasannya dua jumlah yang terletak setelah Hamzah Taswiyah tadi. Bagi orang yang berbicara itu hukumnya sama. Lihat di kitab kalian. Al-i'lamu lahu Asarun. Itu pengumuman itu memiliki pengaruh. Sawa'un akana makru'an au masmu'an. Sama saja pengumuman itu disampaikan dengan cara dibaca. Atau disampaikan dengan cara didengar. Hukumnya sama-sama punya pengaruh. Jadi kan Anna berkata seperti ini, saya yang berkata ya. Pengumuman itu punya pengaruh. Ini saya yang berkata ya. Terserahlah ini kalau terjemah bebasnya. Sama saja hukumnya. Mau pengumuman itu dibacakan atau diperdengarkan, didengarkan begitu saja, diperdengarkan begitu saja juga hukumnya sama. Mau kamu baca Ya sama, mau kamu perdengarkan Ya juga sama Ya dibaca Saya baca pengumuman itu Atau saya dengar pengumuman itu Dibacakan orang lain, ya hukumnya sama Bagi saya seperti itu Nah itulah tadi disebutkan ya Disebutkan ya, Hamzat Taswiyah untuk menunjukkan kata yang terletak. Atau jumlah yang terletak. Dua jumlah yang terletak setelah. Hamzah taswiyah itu. Itu hukumnya sama bagi orang yang berbicara. Karena kan saya mengatakan. Al-i'lamu lahu asarun, Ya bagi saya sama saja. Mau, kamu, mau saya baca langsung. Mau saya dengar langsung. Ya hukumnya sama. Itu fungsinya hamzah taswiyah. Kita kembali ke shahih kita. Am itu biasanya atau kebanyakannya dia itu harus didahului dengan hamzah taswiyah. Jadi seperti bacanya sawaun akana makruan am masmuan. Berarti am di sini huruf ataf. Ya, am di sini adalah huruf ataf. Kenapa? Karena dia kemasukan hamzah taswiyah. Untuk memilih Salah satu dari dua perkara Tapi salah satu dari dua perkara ini Menurut orang yang berbicara Hukumnya sama Kalau memakai Hamzah Taswiyah ya? Yang penting kita disuruh memilih Salah satu dua, dari dua perkara Tapi kalau didahului oleh Hamzah Taswiyah Kedua perkara itu sama saja Gitu Wa mitslu at-tarikun am khalidun apakah yang datang itu adalah Torik ataukah Khalid sini suluh pilih apakah yang datang itu Khalid ataukah tarik? Torik Tarik ataukah Khalid Di sini am pasti adalah harfu adfin Kenapa karena dia didahului oleh hamzah istifham ya karena dia didahului oleh hamzah istifham kan anak, anak katakan hamzah Taswiyah itu terletak setelah kata sawaun atau yang semisalnya ya semisalnya itu ditulis seperti laubali ya semisal dari sawaun itu adalah laubali ya laubali seperti kalau kita buat contoh La ubali akana makru'an ammasmu'an Saya tidak mempermasalahkan Ubali itu fi'il mudori ya Saya tidak menjadi masalah Mau dibaca, mau diperdengarkan Semuanya terserah Ya? La ubali itu artinya saya tidak menjadi masalah Atau saya tidak mempermasalahkan itu yang semisal dengan Sawa'un Jadi kalau ada Jadi salah satu syaratnya ya Am kalau mau beramal sebagai harfu Advin Nanti harus terletak setelah Hamzah Taswiya Atau Hamzah Istifham Baru dia dianggap sebagai huruf Atof Apa Hamzah Taswiya itu Hamzah yang terletak setelah kata Sawa'un Atau yang semisal dengannya seperti laubali. Semisal dengan itu. Kalau semisal dengan itu baru dianggap sebagai hamzah eh sebagai am yang harfu adfin yang beramal menjadi huruf ataw Sekarang Anda mau ringkaskan tentang Am Ditulis ringkasannya ya Am ada dua jenis Am itu ada dua jenis Jenis yang pertama harfu Advin adalah huruf Atov. Huruf Atov. Dengan syarat. Dia harus didahului oleh Hamzah Tasuya. Atau. Hamzah Istifam. Mahum? Kalau mau menjadi huruf ataf, Dia harus dahului oleh. Hamzah Taswiyah. Atau. Hamzah istifam. Yang kedua. <coughs> am bermakna harfu isti'nafin. Am bermakna harfu istiqnafin. Itu yang kedua. Am bermakna harfu istiqnafin. Yaitu semakna dengan bal. Ya, maknanya bukan pilihan ya. Tapi bermakna bal. Am bermakna bal. Seperti di Al-Qur'an am yakulu naftara. Bahkan mereka mengatakan. Tuh. Jadi bukan bermakna memilih di situ, tapi bermakna bal, bermakna bahkan. Itu kalau tidak didahului oleh hamzah taswiyah atau hamzah istifham. Ya, kalau tidak didahului oleh Hamzah taswiyah dan tidak didahului oleh Hamzah Istifham Jadi ingat ya, tidak semuanya am itu kalau dijumpai pasti huruf ataf. Kamu ini, kalau dia mau menjadi huruf ataf. Harus didahului hamzah taswiyah. Atau didahului oleh hamzah istifham. Pertanyaannya. Bagaimana kalau dia tidak didahului hamzah taswiyah atau hamzah istifham. Dia namanya harfu isti'nafin. Maknanya semakna dengan kata bal. <tuh> ya, Maknanya semakna dengan kata bal. tidak ada, anda cukupkan dulu kita perintah ke prakteknya. Subhanaka Allahumma Rabbanahu Wabindik. As-Salallahu Alaihi Wasallam. Tasdakruka wa tuhulat.